selamat siang Bapak Teguh silahkan Pak komentar n saya mau ngasih masukan aja、mm -hmm. memang kalau proyek-proyek yang siap, sifatnya atau pemerintah itu bau KKN nya banyak、Bu. itu harus diawasi betul materialnya, karena kalau materialnya enggak memenuhi standar, akhirnya jalan beberapa ini, bulan kena hujan, sudah langsung rompol, padahal kalau kita lihat proyek-proyek yang zamannya Jakurawi, Korea yang laksanakan itu hebat-hebat, tapi sekarang ini b s a n g l i h a t p e n a m b a l a n jalan aja itu jalan yang sama-sama rusak itu di atas jembatan aja malah n gak g ditambal contohnya、hmm. di depan Bapak Gading sampai di arah Bekasi itu di atas jembatan dilewati semua padahal sampingnya kanan kirinya sama-sama rusak tapi n、hmm. gak g di a s p a l gitu karena itu ya itu tadi harus diawasi betul-betul pengucuran dana itu karena banyak ini nya banyak mafia nya Bu terima kasih baik terima kasih Bapak Joni selamat siang halo selamat siang s i l a k a n Pak Joni Itu kan jalan umum kan jalan nggak bayar Bu、mm -hmm. Kalau belobang Sekarang kita masuk tol aja jalannya belobang Bu Begitu sama tambah sulam Kalau yang nggak bayar istilah umumnya kan dipakai untuk umum Dibayar, didiayem dari pajak kan iklan pajak kan untuk jalan r a y a jembatan、mm -hmm. Tapi nyatanya yang dibangun itu kan nggak ada nggak ada nyambung dengan instansi lain Kayak di Tanjung Duren itu digali galian kabel seminggu ditutup lagi seminggu lagi digali lagi galian tam begitu begitu terus udah gitu kalau mau bagus sekarang kita jalannya dicor aja bu, d i cor langsung terus saluran selesai d i p e r b a i k i n jadi sebetulnya orang kita tuh g a k ada yang bodoh bu, cuma otaknya terlalu pinter aja bu begitu. Baik terima kasih Pak Gilbert selamat siang. Iya selamat siang. ini rakyat menanyakan ini pajak pajak mana ya kan pajak balik nama STNK pajak apa namanya bahan bakar dan lain sebagainya ini kemana uangnya lari kemana ya kan jalan itu、uh, hanya kuat beberapa saat lantas rusak lagi rusak lagi ya jadi kita jadi agak agak apa ya rakyat ini Bukan menuduh ya Ini berarti ini kuat Ini malingnya n ini h u Keterlaluan sekali ya、mm -hmm. Sampai jalan pun Disubtender Subtender Subtender lagi Jadi sehingga Jalan itu Dibandingkan dengan Bapak yang tadi bicara tuh、uh, Jalan yang diper diperbaiki Oleh kontraktor asing Itu kuat Ya kan Yang dibuat oleh Indonesia ini, orang Indonesia ini khususnya dari apa namanya, apa t a t a k o apa namanya, tataku, apa nama istilahnya, nggak tahu itu, hanya kuat beberapa bulan. Nah, ini bingung i n i ini kenapa ini harus dicari, ini ya kan, ini ada ya, disebutnya mafia lah, preman lah, koruptor lah, apalah nama istilahnya gitu. m a kasih, baik, terima kasih, Bapak Iblis. Selamat siang, selamat siang, silakan, Pak Billy. Mesti ada tuh kan DPR sama pemerintah getol bikin undang-undang.、Hmm. Mesti ada yang namanya undang-undang pekerjaan umum. Saya n gak g tau udah ada atau belum. Nah kalau ketahuan tuh komposisi jalan dicatut, hukum mati.、Hmm. Coba kalau hukum mati udah ada yang kena satu dua aja.、Yeah. Kalau n gak g jalan.、Hmm. Nah satu lagi contoh di Pinang Sia. Kemarin akhir tahun dari bulan、uh, November menuju Desember itu. Waduh Pemda DKI di satu getol banget. Sampai bolongin orang punya pekarangan semua dibolongin mau digali. Ya, sampai sekarang udah hampir dua bulan,、yeah. itu n g a k diikutak ketik lagi Mbak. Di depan di situ ada sekolah, banyak sekolah. Nah s e k a h yang saya tahu udah dua orang tuh kejeblos. Coba di Amerika itu Menteri PU dari tuntut mundur tuh, tapi di sana mah tenang-tenang aja. g a k benar Mbak ini. Makanya ini hukum mati sih udah langsung aja, g a k usah lagi. Nah begitu hukum mati jalan udah rapi, baru dirapikan lagi hukumnya. k a l a u nggak bisa pejabat di sini mah b e n e r deh, semua dikorup. Makasih. Nolan bersama kami, Bapak Dibio. Selamat siang, silakan b a p a Silakan, Bapak. Ya, pertama, adalah bahwa Departemen Pekerjaan Umum itu harus bekerja baik dan benar, karena mereka itu rakus uang kebanyakan, baik、hmm. di PU daerah maupun PU pusat. Yang kedua adalah bahwa anggaran yang didapat itu memang betul dari sadana dana itu, tapi jangan diuapkan untuk keperluan pribadi, gitu loh. Yang k t i g a adalah bahwa mereka harus membuat laporan. パンフナー、パパ an、uh,、ピア、プラス、アンジャラン、ウント、マサマサンス、コンストクシー、タン、マサンス、ラウンタス、ヤンレワ、セディ、ラウンタス、ヤンプラ、オトマティス、ヤヤニャティング、テラ、ヤンス、ヤヤニャティング、ナ、イトアロチ、ラス、キトロ、サラマイン、ピアディタム、ガトラ、パンフィア、ヤンティカシカン、ワロポンサペトアラト、トゥ、タタクザ、カツュコ、カナパ、タン、アニアイト、タン、ディパクション、ト、ヤン、アイン。 パカーロ、タタパパイカン、タリスクリップ、パンローアンパンガンジャーラン、アトプン、サ a ン、ウォンライン、パワー、マレカイト、タイナー、ディセティフィカー、タピ、フェメンタ、パイ、キトロジャディ、ティシニ、パルウ、STM、ヤングルフェンダー、ヤングルフェンダー、ヤングルフェンダー、ヤングルフェンダー、ヤングルフェンダー、ヤングルフェンダー、ヤングルフェンダー、ヤングルフェンダー、ヤングルフェンダー、ヤングルフェンダー、ヤングルフェンダー、ヤングルフェンダー、ヤングルフェンダー、ヤングルフェンダー、ヤングルフェンダー、 バイカイトマいブニャイニアタニアンバーグスキトロウ。ババイユーユー、サマシアいサマシアン。t ュラケンバダマカシシアンバナウグ。 Jadi kalau usul saya, itu kontraknya bukan untuk perbaikan jalan, tapi kontrak misalnya satu tahun. Itu kontrak s o l a l itu harus bertanggung jawab.、Uh -huh. Kalau、uh, dalam waktu kontrak itu ada kerusakan, suruh kerjakan tanpa biaya, tanpa biaya tambahan. Saya、uh -huh. rasa itu pasti mereka kerjakan n y a dengan lebih baik. Wajib, l o Cian? Iya. Itu kan kalau prinsip gitu kan orang apa namanya yang, yang logikanya memang begitu loh. バジットはバジットはバジットはバジットはバジットはバジットはバジットはバジットはのジットはバジットはバジットはバのットはバジットはバジットはバジットのバジッのはバジットはバジットはバジットはバジットはバジットはバジットはバジットはバジットはバジットはバジットはバジットはバジットはバジットはバジットはバジットはバジットはバジットはバジットはバジットは Begitu orang tuh harus ya, Memang bodoh-bodohnya begitu uang、oh, Duit dari sini, ini, ini n Gak g bisa begitu ngurus, ngurus budget jangan, kan, Apalagi n n a a k e ngurus budget negara Budget rumah tangga juga n gak g begitu Sumbernya dari mana-mana Dia ngajuin Departemen PU itu Ngajuinya berapa budgetnya berapa miliar gitulah, Baru nanti dari anggaran pendapatan Seluruh pendapatan nasional Terus dibagi-bagi Begitu itu Nyusun ke y u s u t anggaranya ya begitulah kira-kira Bukan Itu kan n g a w u r n g a w u r a n punya Ya memang jalan pikirannya sebegitu sih、hmm. eh, Ya komentar saya gitu entah Ya baik terima kasih Pandi Ibu Titi selamat siang Selamat siang mas k a Saya melihat PU nya memang gak transparan、ya. Kalau kita kebutuhan sehari-hari kan Pasti k e l u a r kita keluar rumah Butuhkan segala macam s a r a n a p r a s a r a n n y a itu Dan apalagi pajak Pajak kan luar biasa, cuman gak pernah transparan Mana yang benar, kita gak tau Kita gak pernah tau ada、mm, transparansi mengenai、uh, annual report、uh, biaya dana、uh, Alokasi dana yang dibutuhkan gitu kan Nanti kalau misalnya tersendat, alasannya cuaca lah, bahan-bahan naik lah SDM kurang lah, kemudian Dana menguap lah, akhirnya korupsi lah, kecil-kecilan di sana. Jadi emang gak b e n a r benar. Makanya PU namanya diganti aja. Makasih ya, Mas. Selamat、iya. siang. Ya, terima kasih b u Titi. Selamat siang kembali. Halo. Halo, Pak ya. Ari. Ya, s i l a k a n Pak.、Ah, PU kalau ngomong p i n t a r lah. Sekarang yang paling penting nomor satu. s i s n y a adalah waktu bikin jalan sudah benarnya. Speknya sudah benarnya. Jalan itu k a l a u di luar negeri itu sekali jalan selamanya tuh. Sekali bikin. Di sini dananya sama loh, besarnya. Tapi setahun rusak. Nah, dari situ sudah nggak benar. Terus main lempar-lempar kekurangan dana dana pemeliharaan. Dana pemeliharaan dikasih berapa juga habis. Habisnya apa? Yang m e s i a penambalan begini, a s p a l n y a harus tebal 8 cm. Di lapangan ternyata cuma 3 cm, 4 cm. Banyak tikusnya, itu aja. Jadi basicnya di situ lah. Gak bisa nggak、uh, bisa main tunjuk gitu aja bilang kurang-kurang. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak Tony. Pak Tony bagaimana komentar Anda Pak? Komentar saya adalah sebenarnya yang berhubungan dengan pajak kendaraan segala macam itu memang boleh diperbantukan untuk anggaran perbaikan jalan atau a p a Tapi kan dari APBN sendiri tuh PU udah punya anggaran gitu loh s e b e n a r n y a sih dari mentalnya aja Kalau memang、uh, semuanya itu Kerjanya benar dengan、uh, spe Spesifikasi yang benar Saya kira jalan tuh n gak g cepat rusak ya、okay. Jalan tuh rusak kadang-kadang cuma gara-gara hujan aja Besoknya udah rusak、Betul. Nah ada lagi, saya kebetulan baru baca tadi Dari detik atau dari mana gitu Katanya、uh, Menteri Pekerjaan Umum merasa yakin Bahwa investor n g gak akan kabur Karena infrastruktur begini Saya bingung gitu loh Kita nih udah negara udah hampir setengah mati ya, n g g a k ada yang bisa dibanggakan. Tenaga kerja jelas, demo di mana-mana, infrastruktur saya, tapi masih pede banget orang tetap akan bertahan. Apalagi datang baru, saya bingung deh, mendingan diganti, itu yang lebih bagus, yang memang ada semangat kerja gitu. Terima kasih, terima kasih kembali Pak Tony, Pak Rudy, selamat sore.、Sorry. Ya, duit pajaknya itu dipakai buat beli mobil mewah 1,3 miliar satu menteri s i l a k a n Pak Andre Ya, memangnya anggaran era PBN itu nggak cukup dikemanain, Bu ya?、Uh -huh. Mau ditambah berapapun juga Kalau memang mental bobroknya nggak cukup lah Jangan memubatkan rakyat nanti Kalau dari pajak kendaraan diambil、uh, Merasa keenakan pajaknya ditambah lagi Dinaikin、uh -huh. lagi Akhirnya beban rakyat s e m u a iya biar ditambah gimana memperbobrok ya artinya n gak g cukup terus loh bu ya n g harus diperbaiki mentalnya makasih bu terima kasih kembali Pak Andre Pak Deddy iya selamat s i a n g iya silahkan komentar anda Pak Deddy、uh, harus p u t u s satu generasi bu kayaknya bu jadi mental orang tua ini banyak yang n gak g denger lah udah jadi、uh -huh. memang mesti, mesti revolusi kayaknya bu、uh -huh. mesti revolusi dan kita harus contoh ini lah bagus mereka Oke,、mahasis. Terima kasih、Biasa. kembali Pak Deddy Pak Bobi, selamat sore i Ya mungkin itu salah tulis Mungkin pajak-pajak、uh, dari kendaraan Dari pihak balik nama Dari parkir itu Justru akan menambahkan korupsi di PU Itu mesti n y a seperti itu Jadi sebenarnya kalau saya lihat PU itu sebenarnya itu Mesti, kan tuh yang PU sudah tua ya Dia mesti lihat zamannya Alifadikin dulu lah Kata kakek lah ya Zaman Alifadikin tuh jangan gak ada yang bolong Nah coba deh belajar, makasih